Assalamualaikum Sidarlun. Senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Klutu 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini 7 April 2021 bersama saya Artyan Sudarlun fraksi-fraksi dari DPR Aceh mengajak Gubernur Aceh Noverian Syah dan pihak terkait untuk segera bersama-sama bertemu dengan Presiden RI Jokowi untuk menyikapi polemik Pilkada Aceh. Hal ini penting untuk membicarakan masalah Pilkada Aceh agar digelar tahun 2022. Demikian disampaikan anggota DPR fraksi Partai Nanggro Aceh atau PNAM Rizal Fahlevi Kirani. Sebab sebelumnya Komisi Independen Pemilihan Aceh mengusul penundaan tahapan Pilkada Aceh 2022 kepada Kementerian Dalam Negeri. Alasan pengusulan penundaan ini karena KIP Aceh selaku lembaga penyelenggara Pilkada tidak menerima anggaran hibah dari pemerintah Aceh untuk melaksanakan tahapan yang telah ditetapkan. Fahlevi mengatakan jika ada alasan pemerintah pusat menunda tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh 2022. Apabila ditunda, Fahlevi menilai pemerintah pusat sudah mengangkangi Undang-Undang Nomor 11-2006 tentang pemerintahan Aceh atau UUPA yang merupakan undang-undang kekhususan di Aceh. Ketua Fraksi Gerindra Abdurrahman Ahmad juga menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Aceh wajib dilaksanakan tahun 2022. Keputusan untuk menunda Pilkada harus disikapi secara serius oleh pemangku kepentingan di Aceh. Salah satunya dengan menjumpai Presiden Jokowi. Sementara Ketua Fraksi PKS di DPRA Zainal Abidin tetap berharap agar Pilkada Aceh bisa dilaksanakan tahun 2022. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun setelah dari Banda Aceh. Kali ini ada berita dari Aceh Tamiang yang dilaporkan Rahmat Wiguna Sudarlun, petugas lembaga permasyarakatan kelas 2B Aceh Tamiang menangkap dua orang yang berupaya menyeludupkan sabu ke dalam lapas tersebut. Kedua pelaku adalah MS alias Ato, 26 tahun warga desa Serba, Kecamatan Tamiang Hulu, dan AH, 26 tahun warga desa Perupuk, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang. Keduanya kedapatan menyeludupkan sabu pada Sabtu 3 April 2021 lalu dan kini telah diserahkan ke polisi. Kasat Narkoba Polres Tamiang AKP Ismail mengatakan, kedua pelaku yang datang ke lapas dengan alasan hendak menitipkan barang-barang untuk seorang napi. Adapun barang titipan tersebut diantaranya makanan dan sendal. Kedua pelaku menjalankan modus dengan menyembunyikan sabu di dalam sendal yang hendak dititipkan kepada salah satu narapidana di dalam lapas. Petugas yang melakukan pemeriksaan mencurigai sendal yang dititipkan tersebut, lalu petugas membedah sendal yang mereka bawa. Ternyata ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu 2,74 gram. Petugas lapas segera menangkap kedua pelaku tersebut. Selanjutnya, kedua pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polres Aceh Tamiang untuk proses hukum lebih lanjut. Darlun setelah dari Aceh Tamiang, kali ini ada berita dari Lok yang dilaporkan Saiful Bahri. 4 dari tiga terpidana perkara Zari Mahzina dieksekusi cambuk di Stadion Tunas Bangsa Loks Mawai selasa sore kemarin. Ketiga terpidana yang dicambuk yaitu dua pria dan satu wanita. Mereka masing-masing dicambuk 100 kali. Setelah selesai menjalani eksekusi cambuk, ketiga terpidana langsung bersujud. Sementara eksekusi cambuk terhadap satu terpidana lagi harus ditunda karena alasan medis. Pantauan di lapangan eksekusi cambuk pertama dilakukan terhadap terpidana pria ZU. Setiap kelipatan 20 kali cambukan algojo sempat menghentikan cambukan terhadap ZU. Namun saat hitungan ke-95 ZU sempat mengangkat tangan meminta algojo menghentikan sementara ayunan rotan ke tubuhnya. Setelah berhenti sesaat cambukan dilanjutkan hingga tuntas 100 kali. Eksekusi kedua terhadap pria RI. Eksekusi cambuk 100 kali pada RI berlangsung lama sebab RI sebanyak 18 kali mengangkat tangan karena kesakitan saat dicambuk. Bahkan sempat beberapa kali memutar badan di atas panggung sambil menahan rasa sakit di punggung belakangnya. Namun begitu, RI berhasil menyelesaikan cambukan hingga 100 kali. Eksekusi ketiga dilakukan untuk terpidana wanita LI. Algojo menghentikan cambukan setiap kelipatan 10 kali dan menanyakan kesanggupannya. Namun LI tetap menyatakan sanggup dieksekusi. Ia hanya sekali mengangkat tangan yaitu pada cambukan ke-86. Setelah berhenti sesaat, cambukan terhadapnya dilanjutkan hingga 100 kali. Ketiga terpidana langsung bersujud setelah selesai menjalani eksekusi cambuk. Sudarlun dari Loks kita beralih ke PD bersama laporan M. Nazar. Sudarlun Baitul Malachi akan menyalurkan paket Ramadan 1442 Hijriah kepada fakir miskin di PD senilai 700 juta rupiah. Penyaluran ini harus diterima sebelum megang bulan puasa. Ketua Baitul Mal Pidi Tengku Zulkifli mengatakan penyaluran dana bantuan paket bulan suci Ramadan berdasarkan surat tertanggal 3 Maret 2021 yang merupakan bantuan Baitul Mal Aceh. Penerima paket ini ditentukan berdasarkan nama yang dikirim masing-masing camat ke Baitul Mal Ia menjelaskan Baitul Mal sudah menyurati 23 camat di Pidi agar segera mengirimkan nama-nama sebagai penerima paket Ramadan dari Baitul Mal Aceh. Namun saat ini baru sebagian camat yang mengirimkan data penerima. Bantuan paket itu akan dikirim melalui rekening bank penerima sebelum Ramadan agar fakir miskin bisa menggunakan dana itu menyambut bulan puasa. Zulkifli meminta camat tidak lambat mengirim nama penerima bantuan untuk fakir miskin. Selain data penerima dari camat, Baitul Mal Aceh juga sudah menetapkan 63 warga PD sebagai penerima bantuan paket Ramadan tersebut. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun. Setelah dari PD, kali ini ada berita dari Aceh Utara yang dilaporkan Zaki Mubarak. Sudarlun, Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia, Komjen Petrus Reinhard Golosi bersama 5 jenderal lain selasa kemarin turun tangan ikut memusnahkan ladang ganja seluas 9 hektar di dusun Cot Rawatu, Gampung Jurung, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Amatan di lapangan pejabat BNN dan rombongan jenderal itu tiba di Mapolsek Sawang sekitar pukul 07.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian Kepala BNN RI menggelar apel pasukan sebelum menuju ke lokasi Ladang Ganja. Selanjutnya rombongan menggunakan 50 unit kendaraan menuju Kebun Ganja. Namun kendaraan terpaksa ditinggalkan karena tidak bisa melalui jalan setapak yang menurun. Lalu para jenderal dan personel harus berjalan kaki sejauh 2 km melalui medan terjal dengan kondisi tanah becek serta bebatuan untuk sampai di lokasi kebun ganja. Begitu tiba di lokasi para jenderal, bintang 1, 2, dan 3 itu sempat terperanjat menyaksikan luasnya tanaman ganja yang sudah siap panen. Ladang ganja tak bertuan ini sudah ditinggalkan pemiliknya dalam kondisi siap panen. Kepala BNN RI Komjen Petrus Renhard Golosi mengatakan, penemuan ladang ganja seluas 9 hektar ini merupakan hasil penyelidikan tim BNN. Penanaman ganja dilakukan secara tumpang sari dengan tanaman pinang. Jumlah tanaman ganja mencapai 70.000 batang dengan berat sekitar 35 ton dengan ketinggian bervariasi antara 30 hingga 200 cm. Selain itu terdapat tanaman ganja yang berada di polybag sebanyak 10.000 batang dan semuanya siap untuk ditanam. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun salah satu isu strategis keamanan dalam negeri saat ini mencakup pengamanan keberlanjutan program pembangunan nasional dalam melewati masa pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sejalan dengan tantangan ini, Polri menerapkan transformasi Polri yang presisi, yang merupakan abreviasi dari prediktif, responsibilitas, dan transformasi berkeadilan. Konsep ini merupakan fase lanjutan dari Polri yang profesional, modern, dan terpercaya atau promoter. Untuk melakukan analisa dan evaluasi tujuan strategis fungsi penegakan hukum yang diemban oleh Baris Krim Polri dan jajaran agar mampu mendukung program pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, maka diadakanlah rakernis Baris Krim Polri tahun anggaran 2021 dengan tema transformasi penegakan hukum Polri yang presisi guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlang Hartarto dalam pidatonya yang berjudul Kebijakan Kemenko Perekonomian dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pada acara Rakernis Bareskrim Polri Tahun Anggaran 2021 di Jakarta menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri dan TNI yang berhasil mengawal pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro. Hasilnya terlihat nyata pada data per 4 April 2021 yang menunjukkan tren persentase kasus aktif COVID-19 di Indonesia 7,61 persen, yang lebih rendah dibandingkan global 17,29 persen, dan persentase kesembuhan di Indonesia 89,68 persen, yang dapat melampaui global 80,53 persen. Selain itu, Indonesia telah melaksanakan vaksinasi sebanyak 12,6 juta dosis vaksin COVID-19 yang membuat Indonesia berhasil menempati peringkat ke-8 secara global. Airlangga memaparkan kondisi berbagai indikator perekonomian di Indonesia saat ini, kurvanya menyerupai V-shape yang berarti pemulihan terus terjadi. Erlangga menyatakan bahwa jalur perekonomian ke depan basisnya adalah transformasi atau reform struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum periode Presiden Jokowi, Indonesia terlalu nyaman dengan harga komoditas yang tinggi sehingga seolah-olah Indonesia berhenti berjalan dan tidak membangun infrastruktur baru. Erlangga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan PPKM Mikro dan program vaksinasi agar tercapai health immunity di masyarakat pada akhir tahun. Erlangga menutup dengan pernyataan industri 410, Bansos 410, dan Smart City akan menjadi penting. Inilah yang direncanakan transformasi di bidang perekonomian yang tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh jajaran Polri. Darlun dari Aceh Utara, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Herianto. Darlun untuk menjamin suplai arus listrik 24 jam per hari tanpa pemadaman selama bulan suci Ramadan 1442 Hejeriah, PT PLN Unit Induk Wilayah Aceh terus melakukan berbagai upaya antisipasi gangguan listrik, salah satunya dengan mengoptimalkan plus daya yang dimiliki Aceh saat ini, 118,3 MW. Untuk diketahui, beban puncak daya listrik di Aceh saat ini baru mencapai 523,4 MW. Sementara kapasitas produksi listrik dari 16 mesin pembangkit yang ada di Aceh mencapai 641,7 MW. Itu berarti Aceh masih surplus daya listrik sekitar 118,3 MW. Kelebihan daya listrik inilah yang akan dijadikan solusi oleh PLN untuk mengantisipasi beban tambahan selama Ramadan. Manajer komunikasi PLN AC, Tebah Rul Halid, mengatakan selain mengoptimalkan surplus daya PLN, juga menyiapkan strategi dan langkah-langkah antisipasi lainnya agar suplai arus listrik terjamin selama bulan puasa. Misalnya, untuk jaringan listrik telah dilakukan pemeliharaan rutin. Begitu juga untuk 16 lokasi pembangkit tenaga listrik lokal yang menjadi andalan PLN AC. Manajer stakeholder PT PLN AC Mokhtar Junid menambahkan untuk memberikan kenyamanan bagi kaum muslimin saat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ada beberapa langkah penanganan gangguan distribusi arus listrik yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Persiapan itu antara lain melakukan pengawasan jaringan distribusi kabel listrik pengantar arus listrik ke rumah ibadah dan rumah penduduk dan melakukan pemeriksaan ke lokasi trafo. Sudah kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi dari mancanegara, pria Palestina meninggal ditembak tentara Israel dan istrinya luka-luka. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Seorang pria Palestina meninggal dunia usai ditembak tentara Israel di wilayah tepi barat. Sementara istri pria itu mengalami luka-luka. Militer Israel menyebut kedua warga Palestina itu berupaya melakukan serangan dengan menabrak tentara mereka menggunakan kendaraan. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut pria Palestina itu meninggal karena mengalami luka-luka di kepala dari tembakan peluru tajam tentara Israel. Sementara istrinya mengalami luka tembak di punggung. Kantor berita Palestina Wafa News Agency menyebut penembakan oleh tentara Israel itu terjadi selasa dini hari kemarin saat pasangan itu berkendara dengan mobil mereka. Dalam pernyataan terpisah, militer Israel menyebut tentara-tentaranya telah menggagalkan upaya serangan yang dilakukan pria Palestina tersebut. Pria itu dituduh tentara Israel menabrakkan mobil terhadap sekelompok tentara yang bertugas di pos pemeriksaan di Ramallah, bagian selatan. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Rabu 7 April 2021.